Selamat sore Pak Ade Selamat sore Ibu ya, Bagaimana tanya-tanya Bapak?、Ah, jadi gini, itu asosiasi itu sudah benar ya. Jadi perlu juga pemerintah ketahui bahwasannya Usaha k o r w a s i dan juga ekspedisi lokal Ini adalah berangkat dari skala-skala h -skala h yang kecil dulu Kalau sekarang ada kewajiban pemerintah untuk menaikkan modal minimum 1,2M Nyemplung aja pemerintah sekali itu Sama saja dengan memproteksi usaha asing di Indonesia Kemudian マブノウザウザウザウザれザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウザウ マカロシピーカンパラプサヤモサヤトマティカラスサイボール、アルシムジャーズとバカミサハ。 Uh, PT. k r e s n a PT. Jaya, PT. Sindu Jaya, k r e s n a Sindu Nah, begitu Kalau misalnya ternyata n g g a k cocok Nanti bisa bubar itu b a h a a b a h a y a n y a di dalam merger Maka pemerintah harus mencuri di bahwa merger itu betul-betul yakin kuat Dan tidak akan runtuh gitu Jadi ada jalan luarnya bagi mereka yang pemodal kecil、gitu. Jangan hanya membuat keputusan aja Tanpa memikirkan deonnya Jadi disini diperlukan k e b i j a k a n pemerintah yang baik lah Jangan a s a bikin peraturan sehingga mematikan daerah gitu Jangan... Oke、okay. terima kasih Pak Dibio Pak k a r y a selamat sore Selamat sore Komentarnya Pak、uh, Saya melihat pemerintah sudah salah kaprah ya seharusnya pengusaha lokal diproteksi justru dengan、uh, tidak membebani atau m e n s y a r a t k a n modal yang besar kalau perlu malah modalnya d i boleh yang d i b e r k e c i l justru pemodal asing kalau mau masuk ke Indonesia mereka lah yang harus diwajibkan modalnya besar jadi kalau modal pun kecil, modal pun sama-sama modalnya 1,2% Bagaimana kita mau bersaing dengan asing Orang asing bunga bangnya murah meriah 私たちは、私 a ちは、私たちの国民の国民の国民 Kalau kita mencermati keputusan pemerintah, ini kayaknya ada dorongan pemain besar ini yang, yang mempengaruhi keputusan pemerintah. Yang infrastruktur ini intratukan di i n f r a s t r u t u r di Solo.、Uh -huh. Nah, s y a r a yang jadi pertanyaan, kenapa sampai ada? Kalau kayaknya begitu pasti ada. Karena kalau kita lihat sistem pemilu tinta, sistem kepartean itu memungkinkan orang lain masuk. パダワン、コンプリート、パン、アサラサウィーニー、トランプロディ、マウンド、ママレカス、ママトピス、ジャンル、パマリカ、アリス、テラガリバディキー。